Mitra Bisnis, Quick Yanghi mempertanyakan, mengapa kekayaan alam yang merupakan pemberian Tuhan kepada bangsa Indonesia justru dibiarkan oleh pemerintah dikelola oleh swasta dan asing. Padahal menurut Quick Yanghi, Indonesia akan mampu bersaing di tingkat global jika kekayaan alam dikelola oleh negara melalui BUMN. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanghi. Pak Quick Mengapa pihak-pihak di lingkaran elit pemerintah selalu beralasan BUMN pasti rusak sehingga kekayaan alam sebaiknya diserahkan pada swasta atau asing? Iya, tetapi itu dari mana? gitu? Omongan itu dari mana? Dari logika seperti apa? Kan tidak bisa begitu tanya, kenapa? Itu tidak bisa. Pokoknya buktinya begitu. Pokoknya buktinya begitu pun tidak betul. 98 yang rusakkan swasta. Yang rusakkan bank-bank swasta. Sinifasan, industrinya kan rusak berat. Eh, hey, di kan hancur lebur. Kok BUMN mesti rusaknya? BUMN sampai sekarang ini masih menyumbang 22 triliun loh kepada APBN. Lantas, seandainya kita punya infrastruktur yang memadai, apakah kita mampu bersaing di level global, Pak Quick? Tidak, karena yang memakai infrastruktur itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan biasanya perusahaan besar adalah perusahaan asing. Yang diundang, di-invite, eluk di di-anak-emaskan. Itulah yang pakai. Karena apa? Karena kalau mereka melakukan itu kepada perusahaan asing, dapat sokongan, gitu kan. Tidak perlu susah-susah. Jadi, korupsi lagi, kan. Misalnya ada orang yang tidak korup. Orang yang tidak korup, dan uh, dia mengerti, eh, senior yang mengerti, oke, okay, Anda bikin pabrik, saya biayai. Gitu. Negara. Siapa yang bisa lawan? Siapa yang bisa lawan kekuatan modal negara? Asing pun tidak bisa. Kalau betul-betul mau. Baik Pak Quick, Bapak pernah mengulas buku bertajuk Economic Hitman yang di dalamnya juga merinci tentang proyek infrastruktur listrik sebagai sarana asing untuk menjerat Indonesia. Ya tapi waktu Economic Hitman kan jelas, itu listrik yang luar biasa itu kan untuk berbagai tujuan. Nomor satu, dengan demikian lalu mereka bisa jual peralatannya, ya kan? dengan markup yang sebesar-besarnya. Ah, mumpung Indonesia gak punya uang pemerintahnya gak cukup terus sodorin utang, maka utang, setelah utang, utangnya dipakai sebagai kekuatan moral untuk mendesak, untuk minta fasilitas macam-macam, itu jelasnya seperti itu kok, itu Kordia Martin dari CIA, dicaranya dengan John Perkins sangat jelas ini yang harus kamu lakukan karena maksud kami ini, ini, ini gitu dan itu terjadi di tahun 1970, John Perkins beroperasi di kantor PLN Bandung Lantas proyek real dari infrastruktur listrik itu di mana Pak Kwik? Apakah waduk Jatiluhur? Wah nggak tahu. Itu itu yang tidak jelas, realisasinya apa. Akhirnya jadi apa saya tidak tahu. Tidak digambarkan dalam buku itu. Kalaupun benar gitu ya itu overpriced kan. Harganya lalu menjadi terlambat mahal. Terus kemudian BUMN yang disalahkan gitu kan. Padahal penguasa politiknya yang membiarkan mereka melakukan hal itu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.